Sa berita nya Assalamualaikum Saudarluun Berita Malam Medisi hari ini Selasa 29 Agustus 2017 dibacakan Ardian Nelayan Jangka minta Pemkab normalisasi mulut Kuala yang dangkal LPG subsidi dijual di atas harga eceran tertinggi di Singkil Kawanan gajah liar mangsa tanaman padi petani di Serbajati Ikuti juga sajaan berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi AFM Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lokus Mame. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudah telun para nelayan di kawasan Jangka Biren mengeluhkan mulut kuala sebagai lokasi keluar masuk bot nelayan Dangkal sejak tahun. ...sejak setahun terakhir. Nelayan meminta PMKAP melakukan normalisasi mulut kuala. Muhyibudin, salah seorang nelayan, di Jangka... ...mengaku mulut kuala Jangka... sudah pernah dikeruk tahun lalu. Namun, saat ini kembali dangkal. Selain mulut kuala Jangka, mulut kuala Paun... ...juga mengalami hal yang sama. Begitu juga kuala Sukun, Samalanga... ...dan sejumlah kuala lain di Biren... ...sehingga menyulitkan keluar masuknya bud nelayan. Khusus dijangka, sejak lima tahun terakhir, kondisi mulut kuala sering berpindah-pindah akibat mempasan gelombang laut. Bahkan saat ini kondisinya semakin parah. Nelayan berharap dinas terkait segera melakukan normalisasi mulut kuala agar para nelayan tidak kesulitan saat pergi maupun pulang melaut untuk mencari rezeki. Darlun LPG subsidi di Kabupaten Aceh Singkil dijual di atas harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Rp19.000 per tabung. Hal tersebut terungkap saat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Singkil dan personil Polres melakukan sidak ke pangkalan LPG di Kecamatan Gunung Meriah selasa pagi. Kadis Perindak Kop dan UKM Aceh Singkil Malim Diwa mengatakan dari temuan tim sidak di pangkalan yang ada di kawasan Desa Rimu, LPG 3 kg dijual Rp20.000 per tabung itupun jika warga beli langsung ke pangkalan jika diantar, Ke pembeli harganya lebih mahal lantaran ditambah ongkos kirim. Kondisi serupa juga ditemukan di pangkalan dekat SPBU Rimu. Saat seorang pembeli datang dijual Rp20.000 per tabung. Uniknya lagi pangkalan tersebut tercatat beralamat di Lai Butar Desa Tetanggarimu namun membuka pangkalan dirimu tidak sesuai alamat. Bahkan temuan lain, tim sida harga LPG di tingkat pengecer jauh lebih mahal antara Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Darlun sekitar puluhan hektar tanaman padi milik petani di Dusun Jamur Batang, Gampung Bunin, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur, dimangsa kawanan gajah liar. Bukhari, toko masyarakat Serbajadi, mengatakan petani kecewa karena lokasi padi yang dimangsa puluhan ekor gajah liar ini hanya berjarak 300 meter dari lokasi Conservation Response Unit atau CRU di Dusun dan Gampung setempat. Bahkan selama ada CRU, sudah tiga kali kawanan gajah liar memakan tanaman padi warga. Lebih miris lagi, setiap kawanan gajah masuk ke sawah dan kebun milik petani, pihak CRU tidak mengambil tindakan apapun. Sehingga CRU yang telah dibangun tidak bermanfaat sama sekali. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Jarlun Polrestabes Medan menangkap seorang wanita yang terlibat pembuatan sabu-sabu. Dalam aksinya pelaku mencampurkan cairan pembersih kuteks untuk menambah daya mabuk serbuk haram tersebut. Hal tersebut disampaikan kasat res narkoba Polrestabes Medan AKBP Ganda Saragih yang mengatakan tersangka berinisial RL 27 tahun ditangkap di rumahnya percut Setuan Deli Serdang selasa siang. Dari dalam rumah tersebut ditemukan berbagai peralatan yang digunakan tersangka untuk meracik sabu-sabu. Namun yang menarik perhatian, di kamar khusus yang dijadikan wanita ini sebagai ruang kerja ditemukan sebotol cairan pembersih kuteks. Ketika ditanya petugas, wanita itu mengaku cairan tersebut termasuk bagian dari bahan dasar pembuatan sabu. AKBP Ganda menambahkan tuduhan kejahatan terhadap tersangka bisa bertambah karena polisi menemukan dua alat isap dan kaca berisi sisa sabu. Artinya selain sebagai pracik, tersangka juga mengkonsumsi narkoba jenis serbuk tersebut. Darlun 8 personil Polres Loksemawe dan pasangan calon istrinya selasa pagi mengikuti wanjak nikah di Aula Bayangkari, Polres tempat. Salah satu sesi yang harus dilalui calon pengantin tersebut mengikuti tes baca Al-Quran. Ketua Tim Badan Pembantu Penasehat Perkawinan dan Perceraian BP4 Polres Loksemawe, Kompol Suharmadi, mengatakan wanjak nikah merupakan syarat seorang anggota Polri yang hendak melangsungkan pernikahan. Ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 9 2010 tertanggal 19 Maret 2010 tentang cara tentang cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia. Di Sidang Wanjak diberikan nasihat untuk menambah pengetahuan dan manfaat bagi pasangan calon pengantin, termasuk lengkapannya seperti gaji polri dan kepribadian. Hal ini diketahui dan dipahami oleh pasangannya agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Berlun Umbusman, perwakilan Sumatera Utara menemukan kelas ilegal di dua SMA negeri di Medan. Polisi maupun tim Saber diminta turun tangan mengusut kasus ini. Dugaan kelas ilegal terungkap setelah Umbusman melakukan monitoring terhadap dua sekolah selasa pagi. Di SMA negeri 2 Medan ditemukan lima kelas tambahan yang diisi 180 siswa, sementara di SMA 13 Medan penambahan dua kelas yang telah terisi 72 siswa. Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara api di Seregar mengatakan pihaknya telah lebih dua minggu mendapati informasi adanya kelas tambahan di dua sekolah itu namun ia menahan diri karena pada saat itu sudah ada pembahasan antara Kadisdik dan DPRD Sumut info Haji 2017 lainnya Sudarlun Kementerian Kesehatan Arab Saudi serius dalam menjalani kesehatan jamaah haji. Mereka mengerahkan rumah sakit berstandar internasional guna merawat jamaah yang mengalami gangguan kesehatan. Salah satunya adalah rumah sakit King Abdul Ajis Medical City, Mekah. Rumah sakit berstandar internasional yang khusus menangani penyakit jantung ini memberikan semua fasilitas yang ada agar bisa digunakan para jamaah termasuk dari Indonesia. Dokter spesialis jantung Najib Ajahad dari Rumah Sakit King Abdullah Medical City, Mekah, mengatakan pada rumah sakit yang bisa menampung 1000 pasien ini terpasang beragam alat kedokteran modern yang tersambung ke sejumlah layar monitor. Melalui layar tersebut, perkembangan pasien bisa terdeteksi. Pantauan tim media senter haji kemenak di ruang ICU, ketika dokter memasukkan nama pasien, monitor langsung memperlihatkan perkembangan jantung pasien, bahkan terlihat bentuk jantung dan aliran darah. Ada 18 kamar ICU yang disiapkan, Rumah Sakit Nirlaba ini Satu pasien biasanya ditangani oleh dua dokter Dari Newsroom Seram di Tanjung Permais berita malam edisi Minggu 29 Agustus 2017 Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat Berita malam ini juga bisa anda akses Di situs internet www.serambfm.com Polo juga twitter at serambfm